Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Iksan dalam reportase Radio Kekuningan Dari kawasan Caracas kecamatan Cilimus Kita belajar banyak dengan seorang ibu yatmini Yang berjuang untuk mengajak umat berbekal akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan adanya radioku Kita sebagai umat muslim Ikut berpartisipasi Ngadain kain tadinya satu Sekarang ada 11 Dan ada Barang-barang bekas yang tidak dipakai Bisa diinfakan Di radioku al -Bazah. Semoga barang yang tidak ada gunanya ini nanti bermanfaat jadi bekal akhirat nanti juga ngajarin anak-anak cucu kita bisa nabung kenceleng buat ke akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase radio Kukuningan. Jangan sia-siakan masa kita untuk tabungan akhirat. Teruslah beramal walau penuh ujian. Hiksan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.